Check it out. kamu bikin bangga semisimo rangkir itu、nah. Maria keren Iyip, banget ya ini、uh, sebelum yang lain berebut udah ini mau muji-muji kamu ya ini lagu kesayangan anak saya tiap hari saya tonton saya juga nonton film Singinist o n t r a c k saya t u g a fans beratnya Tori Kelly ya dan ini ada berapa versi lagunya ada yang incognito ada yang versi ini juga kamu ambil yang versi Tori Kelly kalau kamu gagal tadi, aku tahu banget tapi kamu berhasil ya. Kamu t m a n k a m u Tekniknya keluar,、Keren. feelnya keluar, gak kerasa teknik menurut aku ya. Kalau penyanyi kerasa banget belajar, ini gak. Kamu berasa smooth banget, grande lagunya pokoknya. Kamu penutup yang luar biasa buat aku malam hari. Thank you. Ya ini bener-bener, ah dua. Good news, bad news. Aduh, <laughs> mau good news dulu, mau bad news dulu? Bad news aja、dulu. Good news dulu deh. o、oh, y a Alus pisan. Bad news yang mau tau? Iya. ALUS PISAN! Gak e n e b e n e r b e n e r Gue udah ngeri banget. Ini penampilan terakhir. Udah jam dua belas malam.、Uh, aduh, ini Marian ya gitu ya. Gimana nih penampilan terakhir. Penonton mungkin udah ngantuk. Dan sebagainya ternyata. Penampilan penutup ditutup dengan kayak bener-bener ini pen、uh, show gede、yeah. grand f i n a l e r n y a adalah kamu s o keren banget keren banget.、So、Alus busan Maria, <laughs> gua g a k akan ngomong、yeah. apa, apa. Kamu tampak sekali di kompetisi ini di Indonesian Idol ini kamu、yep. sangat siap dari awal sampai malam ini kamu siap terus selalu siap ya pertahankan tingkatkan. Siap, Maria. Sebentar,、nah, jangan masuk dulu sebentar. Maria, kamu bisa jadi salah satu kuda hitam, loh. Ini yang aku bilang, owning the stage, ya. Ini maksudnya, kalau、oh, dari tadi ada yang kayak kurang apa, kurang apa. Nah, kamu tuh lengkap, tuh. Kamu punya semuanya, you, kamu k e l i a t a n banget. You own that stage, ini Maria. Kamu tadi tiga menit, ya, tiga menit kamu menguasai panggung itu, kan? ya. d a n i e l ini setiap saat keluar ke panggung, gak pernah bisa nguasai panggung. <tik> <tik> ya gue nyanyi. Lihat aja kalau misalnya gue nyanyi. Coba, coba. Kabur dari panggung. <laughs> Tapi ini luar biasa loh.、Uh, tahu gak, a r i Lasso itu sebenarnya ada sakit di pundak gitu ya. Tapi selama tadi kamu nyanyi, Don't You Worry About It, Bahudi bisa begini-begini sendiri. <laughs> Oke.、Okay. Tapi Maria, there was epic. Itu s p e k t a k u l e r banget. Oh、you. my goodness. It was an epic,、uh, epic closing. Save the best for last. Dan、uh, kamu... Sebenarnya paling muda kan diantara kontestan yang lain iya, ya. Itu kamu gimana sih kayak saat audisi juga... ...sampai sekarang ini kamu tetap terlihat pede gitu biarpun kamu yang paling muda. Nah aku itu kan paling... Ke,、uh, ...dilihat yang dari lain kan aku yang pede tuh. Ya. Aku pede itu karena aku yakin dengan kemampuanku sendiri. Dan juga dengan dukungan dari orang yang aku sayangi. Orang tua dan keluarga dan semuanya. Yes luar biasa sekali itu rahasianya ya. Dan Eh nama-nama nama. Ya silahkan bunda. Menurut saya, kamu tuh bisa lebih, lebih, lebih funky lagi, loh. Dan, dan. kamu agak e b i h a r u s lebih, lebih berani lagi, tunjukkan bahwa kamu funky Masih muda, stylish, dan lebih gila aja gitu. Karena s e o r a n kamu udah gila gitu, harus lebih l a l i Thank you, Bunda. d a n d a n e r a n i l a b d a i n d a t u n d a t u n d a b n i b u a t a i b a tapi b u n a t a u n d a tapi Bunda, t u d a a i Bunda, Bunda, t a p Bunda, tapi b u a i b u d a a p n a t i b u n a t u n d a t a n d a t u n d a tapi b a t u d a t a i b u d a t a i Bunda, tapi Bunda, tapi u n d a t a i n a n d a t i b u d a tapi Bunda, n d a t i Bunda, t u n d a i b u n tapi b u t i b n d a tapi b n a t a n a t i n d a t i b u t i Bunda, i Bunda, b n d a a p i Bunda, t a p u n a i n a t i b n a t a i b u d a i b n i b u n a t n d a a n d n d a t i b a u d a t a i t u Bunda, tapi Bunda, n d a a p i u n d a i n n d a t i b u a tapi Bunda, n d i Bunda, t n d i b u n tapi b t n d a n a n t i d i b u t i Bunda, i n b i b a t a p u n i b a t d i b i b i n a t a Oh... Karena dia mirip sama Nicki Minaj. Lu berani gak ke arah Nicki Minaj?、Uh, enggak, n g g a k berani. Enggak berani bun.、Oh, Kepakaian. Mungkin lebih y a n g aja. Lebih y a n g n y a ya? Maksudnya attitude-nya.、Uh, attitude lebih sopan. y a Oke, nah. Tapi itu dia ya, kalau misalnya kita sudah mendengar juri semua memuji. Sekali lagi yang saya ingatkan, kebanyakan orang-orang pada n gak SMS. Nah, makanya sekarang kita ingin mengingatkan untuk terus mendukung Maria. Tadi apa perkataan para juri tidak menentukan Maria akan lolos ke babak berikutnya. Jadi tetap saja itu、uh, keputusan ada di tangan Anda pemirsa. Makanya langsung aja dukung sekarang caranya gimana Maria? Ketik Maria M-A-R-I-A kirim ke 95151. Thank you so much. Yes, dan pastikan juga Anda、uh, nge-vote dengan cara seperti itu atau cara di bawah ini. Maria, thank you. Thank you. Man, that was an amazing performance, amazing performance, thank you.